Mitra bisnis, seorang Menteri Singapura mengatakan Indonesia akan lebih menarik di mata investor luar negeri jika mengikuti China yang menghormati dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku bisnis. Tanpa kepastian, sulit bagi investor, katanya. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrowiryo. Pak Bintoro, apa komentar Anda mendengar penilaian dari Menteri Singapura ini? Saya tidak akan menyebutkan nama perusahaannya. Cuman ada perusahaan chemical asing besar itu mau berinvestasi. Lalu ada beberapa keluhan. Satu adalah kepastian hukum. Karena apa? Kepastian hukum itu adalah hal sehari-hari. Nah, kalau itu tidak bisa diberesin, meskipun pasar besarnya ada di Indonesia, Tetapi dengan skin ASEAN, dia tidak harus berada di pasar, ya kan? Kalau misalnya tidak ada ASEAN, terpaksa dia harus buka pabrik di mana pasar itu berada dan pasar yang besar itu adanya di Indonesia. Tetapi akhirnya direksi perusahaan chemical yang besar itu memutuskan untuk membuka di Malaysia karena dua hal. Satu. adalah kepastian hukum, nah ini di atas segalanya. Kedua adalah faktor perburuhan yang di Indonesia memang sering disulut-sulut oleh LSM LSM Nah, akhirnya, karena dia tidak berinvestasi di Indonesia, dia supply dari Malaysia pun itu dia masuknya kan hampir nol. Ngapain dia mesti ke Indonesia. Nah, inilah yang harus difahamin oleh pemerintah kita. Sama seperti yang sekarang lagi hangat-hangatnya ada Rim BlackBerry. Kalau kita lihat pasar yang paling besar adanya di Indonesia. Tetapi kenapa dia meliriknya ke Malaysia, di mana pasarnya tidak ada papanya dibandingkan dengan. Indonesia, nah ini permasalahan-permasalahan ini harus dipelajari. Jadi kita jangan dengan, wah dia begini bagaimana saya proteksi? Enggak, ini kan sebetulnya feedback kepada pemerintah. Kalau ada pilihan, saya milih ke Malaysia. Nah, berarti yang pemerintah Indonesia memberikan ini kan ada kurangnya. Kurangnya di mana? Nah, itu yang diberesin. Jangan gunjang ganjing politik melulu. Investor lari semua. Kalau investor lari semua, bagaimana Dengan kondisi keternaga kerjaan itu kan ada kaitannya, gitu. Ada saran Pak bagaimana cara membenahi kurangnya kepastian hukum di Indonesia? Jadi menurut saya pemerintah ini sekarang udah waktunya udah bekerja beneran lah. Jangan politik-politik yang dirame-ramein terus gitu loh. Carilah investor supaya dia masuk. Kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran yang menurut kita itu sangat banyak adanya di pihak kepastian hukum. Itu diberesin. Memang nggak gampang ya. Karena tekanan-tekanan politik juga sangat-sangat besar. Tapi kan mesti ada bay outnya. nya Kalau kita udah tahu penyakitnya. Kenapa kan mesti ada obatnya? Selama misalnya masuk ke pengadilan, lalu ada mafia kasus, ada ini, ada itu... nah itu, itu pasti mempersulit itu, kepastian hukum pasti dipersulit, apalagi nanti ujung-ujungnya UUD duit berkuasa, berat lah jadi memang perlu pejabat-pejabat di Indonesia yang mempunyai mental nasionalis, gitu loh yang memikirkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik mau suku kek, mau daerah kak, ini yang kita butuhkan sekarang, bukan politisi yang ciap-ciap sehari-hari enggak ada jundruannya demikian bintaro citrawiryo saya kiki wijaya